Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi alaihi Wa ala alih syaitina Muhammad Assalamualaikum oh, ya, Saya pernah ditanya sama teman Tapi saya hanya bisa beristighfar Karena tidak bisa menyampaikan jawaban Sekaligus pertanyaan ini mengingatkan Saya pribadi karena pernah mengalami posisi yang sama Pertanyaannya begini Bagaimana hukumnya mengambil Misalnya buah-buahan yang tumbuh di dalam kebun yang rumahnya kita sewa betul Buat memang buah. Kebon, misalkan kebun ada buah-buahannya yang kita sewa kan biasanya kami sendiri belum pernah menemukan kesepakatan tentang ini biasanya cuma hanya harganya saja tiap tahun berapa sebelum berapa itu yang saya tanyakan yang teman saya tanyakan dari pertanyaan teman saya ini nampaknya harus banyak yang diingatkan agar kami semua selamat itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama masalah sewa Menyewa Jika ada seseorang Menyewa sebuah tempat Rumah dengan kebunnya Maka itu Bagaimana tentang kebunnya Bisa saja, jadi tinggal dikembalikan Kepada kebiasaan di tempat tersebut kalau kebiasaannya adalah buah dan tanaman yang tumbuh di kebun tersebut buahnya bisa diambil langsung diikuti kebiasaan tersebut kalau memang tidak ada kebiasaannya atau mungkin tidak jelas kebiasaannya maka hendaknya harus ada penjelasan yang jelas kita harus berani bertanya orang tanya saja apa sih susahnya jadi awal bagaimana tentang bunga, tentang kalau saya nanam lombok lalu tumbuh, sayur yang saya tanam begitu tumbuh. Kalau memang belum ada kebiasaan, cuman biasanya kalau ada orang nyewa rumah dan sebagainya, ada tanah, tanami lombok juga boleh ditanam. Masa kamu ini tanah saya kok. Enggak ada begitu. Tapi kalau memang diduga akan terjadi perselisihan, apalagi makanya gede, wede, bisa 6 ton, nyewanya 2 juta, ini mangga sampai 5 juta, ini bermasalah, nah ini kan, ini harus ada, jadi kadang-kadang itu bisa ngira-ngira, lah kelurusan sayur tumbuh, tapi kalau ada pohon mangga yang gede, itu. kemudian disewakan rumahnya, ini setiap tahun mangga itu bisa menghasilkan 2 juta, lah nyewanya cuma 2 juta, kan aneh, jadi dilihat tumbuhnya tuh kayak apa, kalau memang ternyata ini banyak penghasilannya, sampai kan ini mangga itu banyak buahnya, gimana ini, saya ambil atau tidak nah, ini harus, tapi kalau kebiasaannya adalah sewa ini semuanya, ada biasa di kota, ada rumah sewanya satu bulan, misalnya satu, satu bulan sampai mungkin 20 juta, 30 juta, ada pohon bangga banyak, dan sebagainya, sudah tidak dipikirin kenapa? sewanya sudah gede nilainya dan tidak pikirin dan diambil pun sudah biasa, karena apa? yang diberikan untuk sewa lebih tapi kalau ternyata yang menginginkan untuk ini buat saya haknya seorang yang punya tempat untuk mengatakan seperti itu jadi jika belum ada kebiasaan, kemudian kita masih ragu-ragu, tanyakan saja, apa saja gimana? Ada empat kebun mangga di dalam tempat tersebut, kalau panen siapa yang anu, yang memanen? Ini harus seperti itu. Jadi kalau orang pengen halal harus ada penjelasan. Karena kalau karena kalau tidak pakai penjelasan, pertama kita mengambil dengan ragu-ragu. Kemudian yang kedua bisa saja menjadikan permusuhan halus. Kenapa? Oh, rugi saya nyewa begini. Nyewanya enggak seberapa. Tahu-tahu hanya penghasilannya diambil semuanya. Atau mungkin kerana kita nyewa yang kedua. Kita bisa tanya sebelumnya, gimana biasanya keadaannya? Kalau keadaannya adalah diberikan, ya sudah. Kita lanjutkan. Tapi lihat semuanya yang sekiranya membuat kita ragu-ragu. Dan anda ragu-ragu pun mesti ada sesuatu. Kenapa? Mungkin ada nilainya mangga itu. Atau pohon itu memang ada nilainya. Karena ada nilainya. Maka harus kita bicara. Karena kita nyewanya jiwa rumah saja. Kemudian kalau sampai yang kita sewa. Boleh kita ambil semuanya. pohon Pohonnya ditebangi. Itu jelas gak masuk akal. Kita tidak tebang. Wah ini pohon jati. Ada empat pohon nih, jati. Mumpung saya sewa. Enggak, enggak begitu. Nanti rumahnya. Nanti gentengnya dijual nanti. Enggak ada. Jadi kita nyewa-nyewa. Kita hak pakai saja. Jika ada sesuatu yang tumbuh. Maka hendaknya kita kita bertanya saja gimana kemudian minta izin saya akan nanam sayur lah kalau nanam sayur lebih mudah daripada yang mangga tadi sayur saya yang nanam bagaimana isu ya, adalah tanam-tanam sayur biar tambah subur nanti maka seperti itu jadi ingat urusan halal haram jangan ragu kalau ada ragu itu biasanya ada setannya sedikit Wah, nanti tidak boleh lagi biasanya yes, gitu ini, ini ada setannya karena kita pengen ini setan kalau kita mangga butuh kita pengen halal tanya boleh enggak saya sudah ada ragu-ragu, ada setan itu ya Allah, kalau saya ngomong nanti repot dong, tak boleh rugi saya, nah, berarti ada ada kecurangan kita, baik orang yang rindu kepada Allah cinta kepada halal, takut haram, tidak susah untuk bertanya, apalagi orang yang menyewa masih ada sering kita telefon, kita kan bayar setiap tahun dan seterusnya, kalau sudah dikatakan oke, okay, halal bersih